Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang pengendalian diri bagaimana kita mengendalikan diri kita sebetulnya seperti apa yang telah saya jelaskan dalam video-video sebelumnya makanya kalau mengkaji video saya ini harus dari awal dulu bertahap kalau langsung kepada bab-bab bab berikutnya mungkin akan sedikit Susah untuk dicerna Karena ini adalah Apa yang saya sampaikan ini adalah Apa yang dari rasa Apa yang saya alami Artinya bukan dongeng Karena ini saya pernah rasakan Berbeda dengan e, Dongeng Kalau dongeng, apapun kebenarannya Baru berbentuk katanya Eje Kalau istilah sunda Eje e atau cenah Itu baru katanya katanya itu belum teruji benarnya meskipun kata-katanya itu benar tapi kita sendiri belum merasakan itu menurut saya baru disebut ahli kitab. hanya menyampaikan katanya artinya hanya menyampaikan dongeng, nah berbeda dengan apa yang saya alami dan apa yang saya lihat dan saya rasakan ini dari semua kultur agama keyakinan dan kebenaran-kebenaran yang menyatakan benar itu begini, benar itu begu, begitu dan begono itu semua sebetulnya kembali kepada diri. Bahkan saya pernah baca buku bagus itu The Secret judulnya karya Ronda orang Amerika itu tentang rahasia semesta bahwa di dalam diri kita ini ada hukum magnet, ada hukum Uh, law attraction hukum tarik menarik karena ketika kembali kata-kata daun buddha juga begitu juga ajaran Tao begitu pun ajaran Muhammad sepertinya inti dari semua ajaran ini di dalam hidup ini adalah antara menahan dan melepas menahan dan melepas, sama masuk, keluar masuk, keluar makan pun juga masuk, makan minum, keluar lagi Ya, yeah. begitupun dalam kenikmatan dalam pernikahan masuk keluar masuk cuma itu. Bahwa kehidupan ini permainan. Begitupun dalam status kafir Islam. Padahal antara satu yang menutup diri keduanya yang membuka diri dan berserah diri karena Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Dia selalu membuka terhadap hal-hal baru. Dia yang selalu update. Islam itu selalu update. Tidak menonton. Dan di tengah-tengahnya ada ada pun orang yang di tengah-tengahnya adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat menafi. Kalau dalam pemilu istilahnya kalau di tempat pemilu pemilik blok A, pemilik blok B, di sini tengah-tengahnya yang nolok. Maka saya harapkan yang nolok atau yang golput ini janganlah, karena ini sama dengan orang yang tidak memiliki sikap. Ya, karena kita masih di Indonesia berarti harus memilih salah satunya. Tapi yang diterima si A atau si B bagi saya tidak masalah, karena kalau meninggalkan kita tidak akan dihisap siapa presiden kita. Yang akan dihisap bagaimana kelakuan kita di dunia, bagaimana pengendalian hidup kita. Nah, ini tentang pengendalian bahwa pengendalian diri. Ini yang akan dirasakan apa yang dirasakan dalam hidup. Kalau dalam hidupnya selalu tulisah, selalu pusing, itu sepertinya meraka. Kita sudah di meraka tidak menunggu setengah hari. Tapi ketika dalam hidupnya kita selalu bahagia, tersenyum tidak pernah marah itu berarti kita sudah hidup di surga karena dunia ini adalah cermin dunia majelis akhir dunia itu adalah cermin akhir nah, kembali ke tadi bahwa kayak merokok hidup ini seperti merokok tarik keluarkan mungkin orang yang nggak merokok apaan sih nggak merokok tapi bagi mereka yang merokok ada kenikmatan yang gak bisa digambarkan karena dengan melokok orang menjadi tenang relax intinya kan relax, intinya tenang coba kalau berpikir pun kalau ketika kita sedang gelisah sudah banyak pikiran gak tenang, gak bisa kita menerima kebaikan apapun kalau pikiran kita gak tenang artinya harus tenang dulu harus relax makanya saya ngobrol, relax dulu relax dulu ya biar biar gak terburu-buru Artinya berarti hidup adalah antara menahan dan melepas. Nah kembali ke topik, nah bahwa manusia adalah gambaran dari semua makhluk yang diciptakan Allah. Manusia adalah miniatur semesta alam. Allah pertama nurunkan cahaya, lalu dari cahaya Allah menciptakan malaikat. Cahayanya adalah Nur Muhammad, mereka nya adalah hati nurani, tempat berkumpulnya air, hati nurani yang sebetulnya lembut hati nurani dan di dalamnya ada nur cahaya, Nur Muhammad, hati nurani, terus jin pikiran, terus nafsu iblis, ya? Ketika disuruh untuk sujud kepada allah, kepada ruh, lalu allah menciptakan, menurunkan menurunkan ruh atau meniupkan ruh sebagai bagian dari Allah. Nah, jadi pertanyaannya kenapa ruh ini ditiupkan? Padahal sebelumnya sudah ada kehidupan, wetbah, murboh, alapoh, laman. Tapi setelah kesempurnaan kejadiannya ada hati, ada pikiran dan ada nafsu masih juga ditiupkan ruh setelah 120 hari. Dan nah, ternyata pengusir ruh adalah sebagai khalifah atau sebagai Adam, sebagai pengganti Allah, wakil Allah makanya kalau misalnya ingin tahu tentang Allah Allah itu lebih dekat dari urat leher Di mana? bukan di urat leher tapi di dalam diri yang paling dalam yaitu di dalam ruh, yaitu jiwa nah anggaplah ini paling luar hati, nafsu, dan pikiran paling luar ini yang harus dikendalikan, segitiga manusia ini tidak lepas dari segitiga sejarah kan selalu begitu makanya piramid segitiga sama semuanya segitiga nah ini di sini kita harus mengendalikan pikiran, hati dan nafsu. Bagaimana cara mengendalikannya? Pada umumnya orang dari belajar. Wah, oh, belajar nih buku tentang pengendalian diri, buku tentang motivasi diri, belajar baca buku tentang dzikir atau belajar dari Al-Qur'an dan hadis tentang bagaimana berahlak yang baik. Tapi yang perlu saya ingatkan, apa-apa yang dipelajari itu baru sih mengendap di pikiran, baru di pikiran, baru hanya menjadi sebuah ide. Kalau turun ke hati, ya baru dari akhirnya cuma mengalap paling, nuwirit, Allah ya hati, Allah Allah. Tapi kan itu pekerjaan hati, pekerjaan pikiran. Nah, apakah hati pikiran dan langsung bisa menyentuh Allah? Tidak bisa, karena Allah memberikan perangkat, ruh. Uhuh. Ruh itulah wakilnya, ruh itulah wakil Allah yang nanti akan berhubungan dengan Allah. Kehidupan bukan pikiran, bukan pula hati, bukan pula nafsu, apa lagi? Kan dia itu sudah jelas. Tapak kerpihalkilah, walatapakarukidatilah. Berpikir itu untuk urusan dunia. Apa yang dikatakan Allah? Benda, tumbuhan, hewan, jasmani itu barat pikiran. Pakai hati, pakai eh, nafsu, pakai nafsu lali dan pakai nafsu. Tapi kalau untuk berhubungan dengan Allah, pakai rasa, tapi jiwa. Nah, rasa pun banyak bermacam-macam. Misalnya seperti, taro lah, ini rasa kopi. Itu belum rasa jiwa. Tapi masih rasa di lidah, rasa di mulut, rasa di sini. Tenggolokan, rasa di jasmani. Masih rasa jasmani. Terus. Ketika dia mendapatkan suatu pemahaman baru mengenal di pikiran merasa benar itu merasa belum merasa merasa rasa jasmani tadi baru merasa di lidah merasa di ini kebakar uh panas sih kebakar rokok itu baru rasa jasmani belum kepada rasa yang sejati rasa sejati ini adalah jiwa atau ruh adalah perasaan hati baper cepat uh ah uh, ini cepat biasanya perempuan, biasanya kalau perempuan lebih banyak menggunakan api baper itu masih baru perasaan kalau ini merasa merasa paling hebat, merasa bener karena ini tempatnya paling atas ini kayak api paling atas naik, merasa paling bener kalau ini merasa kalau nafsu lebih-lebih nafsu biasanya akan membakar pikiran ini akan oh, merasa paling tinggi perasa eh, apa? Merasa, perasaan, rasa-rasanya Kerasaan kalau sudah disebutnya Rasa-rasanya ya udah benar dan lain sebagainya Nah bagaimana mengendalikan ini? Mengendalikan pikiran hati dan nafsu Mengendalikan pikiran dan hati nafsu Enggak bisa yang namanya nafsu itu ditahan Ingat, enggak. enggak bisa yang namanya nafsu itu ditahan Nafsu ditahan sama seperti menahan kencing Ketika kita pengen kencing, mau ditahan itu akibatnya akan jadi penyakit, ingat nafsu ditahan akan jadi penyakit, sama seperti menahan mau berat, mau kencing atau lapar ditahan itu hanya akan menimbulkan emosi. Jadi nafsu itu bukan ditahan, bukan pula dilepaskan ketika misalnya nak dilepaskan oh saya perlu berhubungan cinta, atau dia terbuai ada perluan punya uang dibayar, dilepaskan begitu saja tidak pada tempatnya akan menimbulkan efek psikologis juga emosional dilepas juga salah, ditahan juga salah artinya bagaimana? dikendalikan terlalu ditahan, menimbulkan penyakit dalam diri akhirnya timbul kolesterol, timbul darah tinggi, timbul uh, apa? Leukemia dan lain sebagainya sebenarnya semua penyakit itu asalnya dari hati nafsu dan pikiran ditahan, dirumpaskan terlalu di, terlalu di apa? terlalu di amburamur, terlalu di apa? obrak juga. menimbulkan penyakit Lalu bagaimana? Apakah bisa nafsu hati itu dita, di apa? ditahan atau dikembalikan dengan pikiran Misalnya saya mendapatkan oh, mem memukul orang itu enggak boleh di dalam pergama ini. Itu sama dengan pelajarannya dipahami oleh akal itu sama dengan menahan nafsu dengan akal menahan nafsu dengan pengetahuan menahan nafsu dengan kata-kata bijak katanya begini gak boleh begitu kita hanya mengikuti pikir, kita hanya mengikuti baru mengikuti ide itu sama saja dengan memadamkan api dengan bensin memadamkan api dengan bensin Karena pikiran ini api, api pikiran ini katalisatornya dengan nafsu dan api itu nyatu. Jadi mengendalikan nafsu, mengendalikan diri dengan idealisme, dengan wawasan, dengan pengetahuan. Ini baru pengetahuan itu sama dengan memadamkan api dengan bensin atau eh, nyalain korek ke bensin. Ini kan bensin, ini kan bensin nafsu itu, ini pikiran ini, kayak korek itu bentuk korek, kebakar loh, udah kebakar, nyambar. Nah, sehingga orang kenapa tidak bisa menempel dirinya, karena apa-apa yang dipahaminya baru sebatas pemahaman pikiran. Apa-apa yang dipahami tentang kebaikannya baru sebatas ucapan asma-asma.